Mitra bisnis Konton menulis pelarangan impor ikan dari pemerintah menuai protes dari pengusaha restoran yang terancam gulung tikar karena tidak mendapatkan bahan baku. Satu pengusaha mengatakan, dia harus mengimpor ikan patin dari Vietnam karena yang di Indonesia tidak berkualitas, namun hal tersebut dilarang. Ada juga pengusaha yang terpaksa harus mengganti menu karena kesulitan mendapatkan ikan jenis tertentu. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan pengamat retail Handaka Santosa. Pak Handaka, apa komentar Anda? Menurut saya ya, sebenarnya dari awal memang kurang seriusan. Harusnya kan ada masalah transisi, mereka bisa ngejar waktu, gitu-gitu loh. Iya dong, kan sebagai pengusahaan, semuanya mantap. Harusnya kan dikumpulin dulu, eh, kumpulin depan kalau saya tertekan apa kesulitan Anda, gitu dulu kan. Kan gampang kalau mau restoran manggil aja PHRI peraturan hotel restoran si informasi terus nanti kan mendapat input lagi kesulitan mereka mana kalau kita di oh, Jenu ternyata bukan karena mereka mau nyi, tetapi karena memang ada pelangkaan. So, kemudian kedua memang importnya ada masalah apa, -apa. dari mana misalnya itu problem pengusaha. Apa yang harus dilakukan agar penertiban import ikan ini tidak mengganggu dunia usaha? Harusnya disosialisasikan gitu, karena ada restoran yang mengatakan sendiri dengan impor, ada yang lewat supplier lokal gitu, matem-matem sih, matem-matem itu mereka. Tapi maksud saya, kadang-kadang memiliki tidak tahu pasti kesulisan apa yang dihasilkan, Nah menurut saya yang dikumpulin gitu, terus-terusnya dikasih warning, nanti kapan mau disertikan, disertikan, tidak menyesuaikan, kayak inilah mengenai badan pom dulu kan gitu, kalau menertikannya dirasuhin dulu. Bagaimana Anda menilai sebuah kebijakan penertiban? Jadi kalau dipanggil semua pengubahan yang berkaitan dengan Amerika, kan mestinya mereka akan membuat satu uh, input lah, eh, ada kesulitan di sini, di situ, gitu loh. Tapi ya itu sebenarnya kalau mau ngerti itu bagus-bagu saja, eh, tolong saya salah satu mengganggu kegiatan ekonomi, orang kita butuh pertumbuhan ekonomi kok. Penertiban adalah hal yang harus dilakukan tanpa harus men, apa, menimbulkan satu kesulitan. Demikian Handaka Santosa, saya Dinda Natasha.